نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يبلغ الكلام تجلله هو وليا مرشدا سبح الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قاز قوزا عظيما Yan Nasu Taqurabkum Aladhi Kaulaqum Min Nafs Wa Hida. Assalam. Wa Kaulaq Minha Zawjha. Wastamin Huma Rajaan Kafirah W Nasaa. Wa Taqulillah Aladhi Tasaalun Bihi Wal Arham. Inna Allah Kana Alaiyukum Rabiibah. Inna Baghunah Taql Halif Kitabullah. Wa Qiraal Hadiah Bi Muhammad Sallallahu Alaihi اشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا فاطمه الدين اعذن الله اياكم kita lanjutkan kajian kita wa qala sadruddin ali bin ali bin muhammad ibn abu al-iz al-hanafi Wanuk minubil, wanuk minubimala kil maut, dan kita beriman dengan malaikat maut, al-muakkalu biquab arwahil alamin, yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia yang ada di alam ini. wa qala wa qala sallallahu wa qala wa qala ta'ala kull yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum thumma katakanlah sesungguhnya yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang ditugaskan kepada kalian Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian kembali. Ar-Ra'du ayat Aa'tsajada ayat 11. Dalam firman Allah di sini, Allah dengan tegas menyampaikan kepada kita bahwa malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencabut nyawa yaitu malaikat maut Namanya malaikat maut, malaikul maut. Yang bertugas untuk mewafatkan umat manusia. Dan hanya ini nama yang tercantum dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nama daripada malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawa namanya yang sahih yaitu malaikat maut bukan malaikat Israel bukan malaikat Israel adapun Israel tidak ada tercantum dalam hadis-hadis yang sahih Walla t'arad walla t'aradah hadi al ayah dan Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat berikut yaitu hatta idzaa ja ahadakumul ah maut tawaffatuhu rusulana wa hum la yufarrithun Ketika datang ajal mereka maka mereka diwafatkan oleh rasul kami wa hum la yufarrithun dan mereka tidak pernah lalai dari kewajibannya <tuh> Ayat yang pertama kita sebutkan tadi menyebutkan bahwasanya yang mewafatkan manusia adalah malaikat maut. Sementara ayat selanjutnya yang mewafatkan manusia yaitu rasul, rasul kami kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak ada pertentangan karena yang dimaksud dengan utusan kami yaitu malaikat maut tersebut. Yang dimaksud dengan utusan kami yaitu malaikat maut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya ayat tadi surah al anam ayat 61 kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat az-zumar ayat 42 <coughs> kalau antum tidak mendapatkan surat az-zumar berarti suratnya surat al-mu'min yang nama lain daripada surat az-zumar Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah yatawaffal anfusahina mautiha Sesungguhnya Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika dia meninggal wallati lam tamut manamiha dan yang belum meninggal ketika dia sedang tidur fayum sikullati qadaa 'alaihal maut Kemudian bagi yang sudah sampai ajal mautnya, ajalnya ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yurtil al ila ajalin musamma sementara yang lain dikembalikan sampai waktu ajal yang yang telah ditentukan. Fa'rhabu bidinaz anallahu Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nyawa manusia itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan dengan kaitan ayat sebelumnya melalui perantara rasulnya yaitu malekal maut. Dan ayat ini juga menyebutkan bahwasanya tidur tidur juga disebut wafat. Di sini disebutkan Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika dia meninggal dan ketika dia sedang tidur Allahu yatawaffal amhu zahina mautihah Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika dia sudah meninggal dan ketika dia tidur Di sini menyebutkan bahwasanya kata wafat boleh disebutkan untuk seorang yang sudah meninggal dan yang sedang tidur Ayat inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa id Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ya Isa sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan menaikkan kamu kepada-Ku. Salam Sebagian kaum muslimin yang berlaba-inflak mereka mengatakan bahwasanya ayat yang kita sebutkan tadi menyatakan Allah telah mewafatkan Nabi Isa. Wafat di sini menurut mereka yaitu wafat meninggal. Artinya Nabi Isa sekarang itu sudah wafat. Setelah dia wafat baru dia dinaikkan dinaikkan ke langit demikian kata mereka. Oleh karena itu mereka tidak percaya dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali. Mengapa mereka <coughs> mengartikan arti wafat seperti ini? Karena pada prinsipnya mereka ini tidak percaya dengan khobar ahad. Mereka tidak percaya dengan khobar ahad. Karena hadis-hadis yang menyebutkan akan turunnya kembali Nabi Isa. Semuanya hadis yang berkaitan dengan khobar ahad. Tidak mutawatir. ya, Tidak mutawatir. Oleh karena itu. Kalaupun mereka mempercayainya. Karena hal ini masalah gaib, Terkadang mereka takwilkan dengan makna-makna yang lain. Terkadang mereka takwilkan dengan. Makna-makna yang lain Seperti Mentakwilkan Dajjal dengan tafsiran Amerika Misalnya Atau mentafsirkan Hadis Rasulullah Salah satu tanda hari kiamat Yaitu keringnya sungai Furot Kemudian ini pun ditakwilkan dengan Dibangunnya bendungan besar yang ada di Turki Kemudian hadis Rasulullah Yang menyebutkan bahwasanya Di pada akhir zaman akan muncul Gunung emas di tengah-tengah sungai Furot dan semua orang akan berperang dalam rangka merebut gunung emas tersebut dan kata Rasulullah di antara seribu orang hanya satu yang hidup kemudian ini pun ditakwilkan karena bendungan sudah dibuat irigasi pun berjalan lancar maka daerah-daerah sekitar sungai Porot itu menjadi lahan yang sangat subur dan sangat produktif seolah-olah itulah yang disebut dengan emas menurut mereka banyak hal lain yang ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang model-model kontemporer. Demikian juga dengan turunnya Nabi Isa. Mereka tidak percaya dengan yang dikatakan dengan turun Nabi Isa. Kalaupun mereka percaya, mereka akan mengartikan dengan hal-hal yang lain. Yang dimaksud dengan turunnya Nabi Isa, yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, bukan artinya turun secara fisik. Tetapi, moral yang ada pada semangat islah, semangat dakwah yang ada pada Nabi Isa itu semangat dakwahnya ada pada orang-orang di zaman nanti yang akan datang jadi bukan Nabi Isa nya, tapi semangat dakwahnya Nabi Isa tersebut sehingga memenuhi bumi ini dengan dengan keadilan dan uh, membasmi babi-babi dan membasmi salib dan seterusnya oleh karena itu, dengan berlandaskan, dengan berlandaskan pemikiran ini, maka mereka pun mengambil ayat yang kita sebutkan tadi wa in kalallahu ya Isa ini mutawafik kawarofi ukailaya wa mutawafik kawarofi ukailaya. Ketika Allah swt berkata kepada Isa ya Isa, sungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatku. Mereka mengatakan, Nabi Isa itu sudah wafat. Nabi Isa telah wafat Dan setelah dia diwafatkan Setelah dia meninggalkan Kemudian dia diangkat Dan tidak mungkin akan turun kembali Kalau dia sudah wafat Dan tidak mungkin akan turun kembali Kalau dia sudah wafat Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kurang memahami makna Daripada wafat tersebut Padahal dalam bahasa Arab Dalam usluq Al-Quran Kata wafat itu boleh Ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dan juga boleh untuk yang tidur. Jadi kalau antum sedang tidur, kita katakan orang ini sudah meninggal. Boleh. ya Seorang yang sedang tidur nyenyak, boleh dikatakan orang ini sudah meninggal. Tetapi meninggalnya tidak meninggal. Meninggal sama sekali. ya Makanya kata Allah subhanahu wa ta'allahu ya tawafal amfusa mautiha mautihah. Allah lah yang... Mewafatkan seseorang ketika dia tidur, ketika dia meninggal. Walla tilam tamut fi manah Dan yang belum meninggal, ketika dia sedang tidur. Keduanya disebutkan sebagai kata-kata wafat. Jadi ya, makna ayat yang kita sebutkan tadi. Wa'id kalaullahu yai'isa in mimutawafika. Ketika Allah subhanahu wa taala berkata yai'isa, wahai Isa, semuanya aku mewafatkanmu. Artinya apa? Menidurkan dia sejenak tidak mewafatkan kemudian Nabi Isa pun di, diangkat ke langit dan nanti pada suatu hari akan turun kembali ke bumi untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan membasmi babi dan dan salib serta bertugas untuk mem, apa namanya, menyerang ataupun membunuh Dajjal ketika Dajjal melihat Nabi Isa maka dia langsung meleleh bagikan lilin ini yang tidak bisa dicerna oleh orang-orang akhlani. Ya bagaimana, bagaimana dengan Nabi apa namanya Dajjal yang begitu hebat kok tiba-tiba meleleh seperti lilin? Apakah Dajjal terbuat dari lilin? Nah Begitu. Jadi demikianlah hadis-hadis Nabi kita tidak tahu. Wa mada'lika Allah bi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwasanya dajjal ketika melihat Nabi Isa dia meleleh itu bukan satu hal yang yang mustahil sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian berupa kambing kemudian disembelih. bagaimana kematian disembelih? satu hal yang tidak mungkin menurut kita sekarang, karena memang akal kita terbatas ya, karena kematian itu merupakan suatu benda yang abstrak tidak akan mungkin bisa diraba, tidak mungkin bisa dipegang, apalagi di sembelih. Wa mazalika Allah bi aziz. Tapi bagi Allah itu bukanlah satu hal yang yang sulit. Nah, jadi demikian para ulama fiqih Nabi Allah wa ayyakum. Sama seperti menimbang amal, amalan bagaimana bisa ditimbang? Apakah amal itu nanti pada hari akhirat akan berbentuk bawang? Tidak juga. Ya. Yang jelas dia bisa ditimbang. Ya sudah, kita percaya dengan hal itu. Kita kembali kepada tema kita yaitu mengenai malaikat maut. Li anna malakul maut yatawalla qabdhaha was wastihrajuha. Malaikat maut bertugas untuk mencabut dan mengeluarkan nyawa, mengeluarkan nyawa dari badan. Tsumma ta'khudhuha minhul malakul rahmah atau malakul 'adzab. Kemudian setelah dicabut oleh malaikat maut, roh ini ya Diambil alih oleh malaikat, malaikat rahmat atau malaikat azab. Kalau dia orang soleh, seorang mukmin soleh bertakwa, setelah dicabut maka nyawa ini diambil oleh diambil alih oleh malaikat rahmah. Kalau dia orang kafir, durjana, penjahat, setelah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian langsung diambil oleh diambil alih oleh malaikat azab. Nah, jadi mungkin jadi malaikat maut bertugas untuk hanya untuk mencabutnya saja. Bertugas untuk mencabutnya saja. <tuh> Kemudian para bidin azza Allah iyyakum. Lantas apakah ruh ter, ter ruh itu uh, makhluk atau tidak? Nah, ini permasalahannya. Ya, apakah ruh itu makhluk ataukah tidak? Tentunya ahli sunnah wal jamaah pasti akan mengatakan bahwasanya ruh itu makhluk. Ya. Walau demikian ada juga Sebagian kaum muslimin yang berpendapat Yang meyakini bahawa ruh itu bukan makhluk Mengapa? Mereka juga berdalilkan dengan firman Allah SWT Yaitu berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85 Allah SWT firman Kulir ruhu min ambri rabbi Katakanlah ruh itu adalah Ferintahu, amaro Mereka mengartikan amaro Katakanlah roh itu termasuk perintahku. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain. Walillahil khalqu wal -amr. Sungguhnya hanya milik Allah lah ciptaan dan perintah. Dan di sini dikatakan. Kulir rohu min amri rabbi. Yas'aluna ka'anir roh. Mereka bertanya kepadaMu tentang roh. Kulir rohu min amri rabbi. Katakanlah roh itu adalah termasuk perintahku. Sementara tadi ayat yang kita tadi dikatakan tadi. Walillahil khalqu wal amru hanya hanya hanya hak Allah lah penciptaan dan perintah dan ruh termasuk daripada kategori perintah Allah oleh karena itu ruh itu bukan makhluk kata mereka berdasarkan ayat yang mereka pahami dari soal Isra ayat 85 ini kemudian dalam ayat yang lain Itu Al-Hijr Al-Hijr ayat 29 Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa nafakhtu fihi min ruhi dan aku tiup dia dari ruhku Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ruh itu adalah ruhku berarti ruhku ruh merupakan sebahagian dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu ruh itu tidak tidak makhluk oleh kerana itu ruh itu tidak makhluk ruh itu merupakan sebahagian dari dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin juga ini yang dipakai dalil oleh orang-orang yang terwujud karena dia punya ruh Sementara roh itu merupakan salah satu unsur dari Allah maka Dia pun menyatakan dirinya sebagai sebagai Allah. Para kafirin asallahu liyakum nanti akan kita jelaskan bagaimana pemahaman ayat ini apakah sebagaimana yang mereka pahami. Wamin adillatil ala'an naruha makhlukah diantara dalil yang menunjukkan yang membuktikan bahwasannya roh itu makhluk yaitu Surah so, Az Zumar ayat 62. Allah Khaliku kulli Shay. Sungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Wahdah Aamun la taksi sopihi diwujuhimah. Ayat ini umum, tidak ada satupun yang dikhususkan. Tidak ada satupun yang dikhususkan. Walayadukul bidalikasifatullah dan tidak termasuk dalamnya sifat Allah. Fa'inna hada akhiratun filmus sama isma filmus sama ismu, karena sifat merupakan termasuk daripada zatnya Allah itu sendiri. Oleh karena itu para ahli orang-orang mu'tazilah, orang-orang Yahmia, mereka mengingkari adanya sifat Allah dikarenakan, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menganggap sifat Allah itu merupakan sesuatu yang ada di luar Allah sifat Allah merupakan sesuatu yang ada di luar Allah mereka akan ber berkomentar dengan cara komentarnya orang filsafat contohnya Allah itu mendengar Allah itu mendengar apakah mendengar itu Allah Nah. Allah mendengar, iya kan? Setuju kita? Setuju. Apakah mendengar itu adalah Allah? Apakah Allah itu adalah mendengar? Nah, antum bingung kan? Nah, beginilah tata cara komentarnya orang-orang filsafat. Sama seperti ketika. Kita mengatakan pepaya itu manis. Apakah manis itu pepaya? Apakah manis itu pepaya? Tidak. Apakah pepaya itu artinya manis? Tidak. Berarti pepaya bukan manis, manis bukan pepaya. Manis merupakan sifat dari pepaya. Demikian juga sifat Allah kata mereka. Allah mendengar. Kalau kita katakan mendengar ini merupakan sifat Allah, ya. Berarti Allah itu memiliki sifat makhluk. Mengapa? Dengan cara seperti tadi. Apakah Allah itu mendengar? Apakah mendengar itu Allah? Tentu orang mengatakan nanti. Karena dia pikir seperti pepaya tadi. ya Tentu akan menjawab. Ya bukan. Apakah Allah itu artinya artinya mendengar? Juga tidak. Berarti kalau mendengar bukan Allah. Allah bukan mendengar. Berarti mendengar ini merupakan sesuatu yang ada di luar zat Allah. Nah, begitu caranya makanya orang-orang filsafat ini kita tahu tiang ini terbuat dari batu mereka dengan ilmu mantiknya bisa memaksa kita untuk menyatakan ini emas mau teh? <tuh> mau salah ya <tuh> nah, jadi demikian <itu> <tuh> padahal secara logika saja kalau lo saya tahu rumit yang namanya sifat ya, yang namanya sifat itu merupakan ya, itu meru itu ada di musamah Sifat itu ada pada zat Tidak bisa dipisah-pisah Kalau dipisah-pisah seperti itu jadi sesat jadinya Manis dengan pepaya Mana manis dan mana pepaya Nah kan bingungan tuh Coba keluarkan pepaya Kalau seandainya pepaya itu bukan manis Manis itu bukan pepaya Coba keluarkan dia dari pepaya Kalau seandainya buku merah Apakah merah itu artinya buku ataukah buku itu artinya merah Tentu kadang enggak Kan begitu, berarti merah bukan buku, buku bukan merah. Merah adalah sesuatu zat yang lain, buku adalah zat yang lain. Ah, terus kalau begitu suruh dia keluarkan warna merah itu dari buku. Nih. Bisa, cara dicolok matanya, baru keluar merahnya. Jadi gelap dia. Ya kan, jadi gelap dia? Nah, kan Pak. Bapak tahu kan bukunya kan? Nah, nih, ini buku. Merahnya udah enggak ada. Itu Pak, udah terbang gitu. Colok dulu matanya jadi demikian para ikhafidin sifat meru sifat merupakan sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari zat, gak akan mungkin gak akan mungkin <tuh> kalau antum berusaha untuk memisah-misahkannya ini gila ya, ini pemikiran gila, mendingan memikirkan yang lain saja, lebih banyak yang belum nikah, mikiran bagaimana nikah daripada mikiran itu karena gak mungkin ini terjadi ya. sifat Ya sifat itu tidak akan ada kalau nggak ada zat. Ya sifat tidak akan ada kalau tidak ada zatnya. Bagaimana pernah hantu melihat merah saja tanpa melekat di satu zat? Tiba-tiba merah. Ah, ini paling-paling jin yang warna merah kan begitu? Kalaupun ada berkelebat begitu. Nggak ya. kan mungkin bisa? Manis, manis saja. Ya manis itu tidak melekat di satu zat. Tidak di gula, mana gula? Mana manis? kan begitu. Enggak akan mungkin karena sifat akan ada ya, sifat akan ada bila dia di zat dan sifat tidak akan mungkin berada di luar daripada zat. Paling minimal ya, paling minimal sifat yang ada pada satu zat yaitu ada. Ya, ada. Ada ini merupakan sifat. Buku ini ada? Ada. Cobalah antum pisahkan antara zat dan dan sifat yang ada. Kan bisa miring. Yeah. Buku ada, ini kan sifat. Yeah. Coba hantung pisahkan antara buku dengan sifat ada. kerepot, repot. Yeah. Walaupun di, di, di, di, di, di, di pemikiran itu ada bisa dibuat-buat seperti itu. Namun di realitanya gak bisa diwujudkan. Nah beginilah orang-orang filsafat. Makanya kata para ulama kita. Bagi yang belajar belajar filsafat ini cocoknya itu di arah-arak di pinggir ka, di tengah-tengah kampung. Dipukulin kepala dengan pelepah korma sampai taubat. Karena apa? Dia berpikir mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti-seperti eh, ini. Ilmunya. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di luar Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Bagaimana dengan sifatnya? Sifat itu termasuk. Termasuk dalam zat Allah enggak akan mungkin bisa dipisah. Ya enggak akan mungkin bisa bisa dipisah. Jadi demikian. Fa ilmuhu wa qudratuhu wa hayatuhu wa sam'uhu wa basharuhu wa jami' Ilmunya Kekuasaannya, kehidupannya, maha mendengarnya, maha melihatnya, semua sifat tersebut termasuk dalam sifat zatnya Allah. Takkan mungkin bisa dipisah. Takkan ya, mungkin bisa dipisah. Kemudian ada pun selain daripada sifat, selain daripada Allah, ya tentu terangkum dalam dalam dalam apa nama dalam satu sifat. Karena Allah itu zat. Allah zat apa tidak? Karena Allah itu Zat, Dia pasti punya, punya sifat. Hanya saja mungkin sifatnya tersebut uh, tidak bisa kita kita kita kita cerna bagaimana sifatnya. Mungkin hanya kita mengatai Allah itu Mah mendengar. Bagaimana kita tidak tahu? Paling itu saja. Ya. Jadi para ahli hadis asalamualaikum sifat Allah tidak dikatakan makhluk sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya Allah itu mempunyai uh, apa namanya uh, sifat ataupun yang memiliki sifat pertama sifat zatiyah yang kedua sifat fi'liyah. sifat zatiyah ini yang tidak mungkin bisa terlepas seperti apa seperti sifat hidup hayat Allah subhanahuwataala memiliki sifat Hidup Sudah Apakah sekali-sekali Allah tidak hidup? Bisa? Tidak Ini berarti dikatakan Apa namanya sifat? zatiah Seperti Allah maha mengetahui Apakah pernah Allah sekali-sekali tidak tahu? Seperti antum-antum dan saya juga maksudnya Tidak Ini dikatakan sifat zatiah. Ada sifat fi'liyah Ya kalau Allah berkehendak baru dia ada. Seperti apa? Seperti berbicara. Apakah Allah berbicara terus? Pepepepepe terus? Enggak. Tidak seperti makhluk. Berbicara tidak seperti makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ciri berbicara. Kapan dia berbicara? Ya terserah dia. Kapan dia mau berbicara maka dia berbicara. Apakah ada perbedaan antara sifat berbicara dengan sifat hidup? Apa bedanya? Ya. Iya, nggak kan mungkin dia berbicara terus kan? Ya. Kalau Allah berbicara terus, berarti dia bukan bukan malah bukan sifat Kamal, kan begitu? Dan lain-lainnya. Nah. Ini semua sifat ini, ya, semua sifat itu, itu ada pada zat Allah dan tidak bisa dipisahkan, paling pun sedikit, kalaupun mereka orang-orang mu'tazilah, orang-orang jahmiyah. Mengingkari sifat-sifat Allah, namun bagaimanapun mereka berkelitnya dengan ilmu filsafatnya tidak bisa. Mengapa? Paling tidak zat Allah itu memiliki sifat ada. Zat Allah memiliki sifat ada. Ya, silahkan mereka mengingkari sifat ada. Kalau mereka mengingkari sifat ada, ya, ya, tentu suatu hal yang sangat bisa membuatnya kafir. Mereka tidak akan berani mengatakan, enggak, Allah tidak memiliki sifat ada. Kalau enggak ada berarti tidak ada. Enggak, Allah juga mengatakan, Allah juga tidak memiliki sifat tidak ada. Memang begitu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat ada. Karena ada itu sifat makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat tidak ada. Karena tidak ada ini sifat, sifat nakis. Sifat kurang. Jadi Allah itu apa? Antara tiada dan ada. Ah, repot jadinya. Ini sama seperti judul antara percaya dan tidak percaya kan <laughs> begitu. Jadi demikian para efaktidin wa iyyakum. Oleh karena itu kata Ibn Taymiyah al mushabbiha tu ya Orang-orang yang mushabbiyah yang menyerupai Allah dengan makhluk mereka seperti menyembah berhala. Wal ma'altila adaman dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah mereka itu menyembah Tuhan yang tidak ada. Karena apa? Karena ada merupakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali pada masalah yang pertama. Wa innama hiya masmu'atihi. Yang dikatakan makhluk adalah ciptaan-ciptaan Allah. Yang dikatakan makhluk adalah ciptaan-ciptaan Allah. Muncul pertanyaan yang saya yakin bersumber dari iblis. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan segala sesuatu... Di sini sebutkan Allahalikukulushayit Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Mampukah Dia menciptakan sifat Dia yang lain? Nah ini dia. Mampukah Dia menciptakan sifat yang lain? Atau menciptakan sifat tersebut ada pada makhluknya? Kalau tertigres seperti ini, antum cepat-cepat istighfar. Karena ini pertanyaan syaitan. Makanya dalam satu hadis ada disebutkan seorang akan bertanya-tanya sungguhnya setiap ada setiap yang ada itu pasti yang mengadakan. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, mewujudkan. Allah itu ada. Lantas siapa yang mengadakannya? Kalau sudah sampai di sini kata Rasulullah, maka dia harus berhenti karena itu dari waswas -was dari syaithan. Dalilnya hal ata'ala insani. Hainum minad dahri. Lam yakun syai'an madhkuro. Sesungguhnya. telah datang atas manusia. Hainum minad dahri. Dalam satu Apa namanya. Waktu. Lam yakun syai'an madhkuro. Yang tadinya belum ada apa-apa. Yang tadinya. Belum ada apa-apa. Jadi manusia itu. Tadinya belum ada. Apa-apa. Sekarang antum sudah jadi apa-apa. Nah. -apa? Enggak tahuan tuh. Hah? Antum sekarang sudah jadi apa-apa belum? Bilanglah sudah, masa enggak yakin Ini ini apa-apa namanya? Antum itu sebelumnya belum merupakan sesuatu. Kita semua sebelumnya merupakan sesuatu yang sesuatu, apa namanya? belum merupakan sesuatu karena enggak ada. Karena tidak ada itu tidak dikatakan sesuatu. Belengga ngantuk ini. Tidak ada sesuatu yang tidak ada itu Sesuatu yang tidak ada itu Apakah dikatakan sesuatu? <tuk> Kalau saya tanya Apakah sesuatu yang tidak ada itu Sesuatu? <tuk> <Hah>? <tuk> Jawabnya pertanyaannya salah <tuk> Pertanyaannya salah Karena kalimatnya sudah sesuatu yang tidak ada Apakah dia dikatakan sesuatu? Pertanyaannya salah Hmm. Nah jadi demikian Manusia sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada Sudah Kemudian dia menjadi sesuatu yang ada Itu artinya Dia tadinya dari tidak ada Menjadi ada Berarti ada yang mengadakannya Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Manusia, insan Loh tadi kan kita bicara masalah roh, Manusia Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan manusia yang tadinya Tadinya tidak ada menjadi ada Sudah Manusia yang tadinya sesuatu yang tidak ada Kemudian menjadi ada Apa hubungan dengan ruh? Tadi kan pernyataannya Apakah ruh itu makhluk? kan begitu? Apa hubungannya dengan ayat ini? Hubungannya dari kata insan Manusia Karena apa? Karena manusia itu terdiri dari jasad dan ruh Makanya kalau sudah meninggal tidak lagi dikatakan insan tapi mayat kalaupun mayatnya hidup itu jinnya bukan ruhnya, mayat hidup namanya ya, ah, sekarang yang dicabut, apakah dia dikatakan insan ini manusia, ada ruhnya dicabutlah ini ruh ini apakah yang tinggal dikatakan insan tidak, apakah yang dicabut dikatakan insan tidak jadi manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada termasuk roh dan dan jasad berarti roh itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ngerti gak antum sisi pendalilannya belum? belum? belum? belum? <tuh> <tuh> tadi kan disebutkan dalam ayat dalam surat ad-dahar ayat 1 manusia itu kata Allah sebelumnya itu sesuatu yang tidak ada. Yakin enggak? Antum sebelumnya ada enggak apa enggak? Hah? Tidak ada. Yakin antum sebelumnya tidak ada? Dari mana tahu? Loh, kok memangnya? Dari mana antum tahu <laughs> antum sebelumnya tidak ada? Padahal antum dulu kan enggak ada. Kok tahu antum sebelumnya enggak ada? <Catal feeding list>. Kalau seandainya in kalau seandainya apa namanya? Uh, saya di sini. Ada seorang datang. Saya katakan, tadi orang ini enggak ada, sekarang datang karena saya tahu, nantun katakan sebelumnya tidak ada dari mana nantun tahu? Intip. <laughs> Hah? Tidak ada. bingung, makanya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak usah dijawab ini pertanyaan filsafat, tidak perlu jawaban. ya semua orang yang tadinya tidak ada masa tiba-tiba ada ya. ini kan darwin namanya darwin kontemporer <laughs> jadi katanya manusia itu tadinya tidak ada menjadi ada dan manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Sudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadia ya kamu tidak ada menjadi ada. Sementara dikatakan setelah ada itu dikatakan manusia. Manusia terdiri dari jasad dan roh. Berarti jasad dan roh ini merupakan makhluk. Ya. Jasad dan roh merupakan makhluk. Lantas bagaimana ketika uh, manusia masih dalam roh? Ketika Allah Subhanahu wa taala firman bertanya Allah subhanahuwataala apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kalu bala mereka mengatakan iya, iya kan? Iya, ingat antum? Ada yang ingat? Ah? Iya, ada yang ingat ketika ditanya seperti itu? Ah? Tapi yakin nggak antum ada di situ ketika ditanya? Yakin? Yakin? Yakin itu hadir daftar nih. Ya, <laughs> ya kita semua hadir di sana. Ya. ya. kita semua hadir di sana. Dan ketika kita ditanya itu itu belum manusia, masih ruh Sudah. Masih masih roh. Ah sekarang roh itu. Ya, sekarang roh itu. Tadinya ada apa tidak? Sebelum dia ada. Tidak ada. Allah yang menciptakan. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke ke jasad dan seterusnya berkembanglah menjadi seorang ya seorang manusia yang tampan-tampan seperti antum sekarang ini. Iya kan? Nah, kemudian dimeni, dimatikan lagi, ya. Yeah. Dimatikan lagi. Summaradazahu asfal fi as Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sehinah hinanya Padahal tadinya seganteng-ganteng seperti ini, ketika dia dicabut nyawanya satu orang pun ngarep mau. Walaupun antum tadi presiden, gajinya 5 juta. Apalagi E, tampan hidung mancung putih tinggi besar gagah ganteng ya tapi setelah meninggal dicabut satu saja underdilnya rus saja, sudah nggak ada lagi yang doyan kemanapun antum melamar tidak akan pernah ada yang menerima karena apa dicabut satu nyawa ya sopan ya ya kan yakin itu ya ah nah, jadi demikian para kafirin asallahu iyyakum Lantas bagaimana dengan dalil mereka tadi yang mengatakan <coughs> kulir roh min ambi robi katakanlah roh itu adalah perintah Tuhanku ketahuilah bahwasanya min ambi robi artinya bukan perintah tapi artinya dari urusan ya selalu nakalnya roh mereka bertanya kepadamu tentang roh kulir roh min ambi robi Masalah roh itu urusan Tuhan ku artinya. yang makhluk yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perintah dari Allah. Memang sama-sama dari amaro. Kata-kata tersebut berasal dari amaro. Tetapi arti amaro di sini bukan perintah. Ya bukan perintah artinya. Kemudian mengenai. Wa nafaktu fihi mirruhi. Dan aku tiup. Pada dirinya, rohku. Wanafak tufihi mirrohi, faqaulahu sajidin. Ini merupakan pernyataan Allah ketika Allah bertanya kepada iblis mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal Allah yang telah menciptakan Adam dan wanafak tufihi rohi dan aku kata Allah yang menyubahkan ruh ke ke Adam. berarti roh itu merupakan salah satu unsur dari Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya roh itu tidak makhluk. Perlu diketahui kalimat ruhi ya rohku itu tidak harus ataupun tidak mesti dia menjadi salah satu unsur daripada Allah. Ini namanya dikatakan uh, idofiyah bila jumlah idofiyah sama seperti Uh, ini adalah bukuku dan ini adalah pulpenmu dan itu adalah pulpennya kan begitu? Nah. Sekarang ini adalah pulpenmu ini adalah bukumu apakah kamu buku buku adalah kamu? Enggak apakah buku ini salah satu dari unsur kamu? Ya tidak juga artinya ini bukuku ini buku milikku uh, begitu kan gampang sebenarnya. Kenapa kok disusahkan? Iya kan? Sebenarnya logikanya itu gampang sekali. Sangat gampang sekali. Tapi karena diputar-putar-putar sifat wujud, sifat antara sifat dengan zat. Bagaimana apakah zat itu sifat-sifat. Jadi susah jadinya. Padahal satu hal yang sangat mudah sekali untuk difahami. Kalau dikatakan ini adalah bukuku. Siapa yang berani memahami bahwasanya buku adalah aku, aku adalah buku. Untung masalah bukuku kalau jumlahnya ini adalah monyetku. Jadi gimana jadinya? Aku adalah monyet, monyet adalah aku. Kau lepot. Ini artinya monyet kepunyaanku. begitu. Demikian juga. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوْحِ Dan aku tiup padanya dari ruhku. Artinya apa? Ruh kepunyaanku. Yang aku ciptakan dan milikku. Karena semua yang ada alam ini adalah milik Allah Subhanahu SWT. Nah jadi demikian, enggak susah sekali. Para kafir dinas Allahu ayyakum. Di sini sangat panjang lebar membahas mengenai roh, ya. Namun ini dikarenakan ada kaitannya dengan membantah orang-orang filsafat. Kajian agak sedikit tinggi karena. Uh, berkaitan dengan sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya kalaupun kita bacakan nanti akan bertambah pening yang jelas ya anir roh mereka bertanya kepadamu tentang roh kulir roh minambil robi roh itu adalah urusan Tuhanku. ku ma'uti tuminal almi illa kalila dan tidak kalian tidak diberi ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit sekali sudah itu saja kita mempercayai bahwasanya kita itu punya roh kecuali kalau ada yang nggak yakin ada diantara antum yang nggak yakin nggak punya roh, ya? Kita yakin kita punya roh, kemudian roh uh, itu ada pada diri kita dan antum gak usah cari-cari di mana roh itu. Kapan antum tahu? Nanti setelah antum meninggal antum akan tahu roh itu akan ada. Ya. Sekarang gak usah cari-cari di mana letaknya di hidungkah di di jantungkah di hati? Nggak usah cari. Dah, kita serahkan masalah roh ini walaupun kita yakin roh itu ada, ya? Roh itu ada, namun kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari masalah roh. Bagaimana roh itu? Bagaimana duduknya? Di mana tempatnya? Apakah antara kulit dan tulang? Apakah antara tulang dan daging? Atokah yang dikatakan roh itu merupakan unsur-unsur manusia, unsur-unsur manusia yang mempunyai keinginan-keinginan keinginan itu? Banyak yang menampilkan seperti ini. Ataupun apakah roh itu merupakan uh, apa namanya ke, uh, kehangatan darah yang mengalir pada diri kita? Sehingga kalau seorang dikatakan mati, kalau darahnya tidak mengalir lagi dan tidak hangat lagi. Ada yang berpendapat seperti ini. Oleh karena itu, ya sudah. Antum, saya tanya masalah ruh. Ruh itu urusan Allah. Nah, begitu. <tuh> Apakah ruh itu makhluk? Ya, eh, jelas itu makhluk. Kenapa? Allahu khaliqah kulli syaih. Allah khaliqah kulli syaih. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah, dia adalah makhluk. Allah yang menciptakannya, termasuk roh, ya, termasuk roh dan saya yakin banyak masalah-masalah gaib, bahkan yang lebih besar dibandingkan masalah roh, seperti surga, neraka. Sampai sekarang saya yakin kita itu masih masalah gaib diantara kita, ya, masalah surga dan neraka, masalah aras, masalah kursi Allah, aras, ya, aras perbandingan antara alam ini dengan aras bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang pasir perbandingan aras dengan kerusinya Allah seperti cincin yang dilempar ke tengah padang pasir nah begitu besarnya nah, mana kira-kira gak usah gak usah gak usah pikirkan ya Assalamualaikum. jadi ya Jangankan masalah ruh, banyak lagi masalah besar yang lainnya yang semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk meyakininya ada. Nah, begitu. Jangan ditakwilkan kepada hal-hal yang lain. Kemudian para ikhwatiddin, wa <coughs> ayyakum. Kita ketahui bahwasanya <coughs> Bahwasannya Manusia itu Matinya berapa kali Hah? Ah, Kan dulu ada prinsip orang-orang jalanan itu Kenapa kau harus takut mati Mati sekali, hidup dua kali Apakah antum akan mati sekali Ataukah dua kali Biasanya antum dengar apa Sekali, mati sekali Hidup Hidup kalau antum mengatakan tidak dua kali bisa kufur. Kenapa? Kalau antum mengatakan hidup antum hanya sekali, apa beda antum dengan orang musyrik? Mati sekali, hidup dua kali. Lantas apakah memang kita itu mati sekali? Allah Subhanahu wa ta'ala firman <tuh> <tuh> Dalam surat Al-Ghafir ayat 11 Rabbana amat tanasnatin, wa ahiyat nasnatin. Fagtarafna bidhu bina, fahal ilah hurujimin sabill. Itu artinya, Ya Allah sungguhnya Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, dan kami akui akan segala dosa-dosa kami. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan matinya manusia itu dua kali. Jadi salah pernyataan kalau yang mengatakan Mati itu sekali. Lantas mana mati yang satu lagi? di mana mati satu lagi? Apakah nanti setelah seorang masuk dalam surga, ya, kulluman alaya hafan, segala satu pasti akan, apa namanya, musnah. Apakah nanti ketika seorang masuk surga, dia kekal, tapi begitu pun lama-lama dia akan kembali mati? Karena, Rabbana amat danas natain, Ya Allah, engkau mematikan kami dua kali dan engkau telah menghidupkan kami dua kali setahu kita mati hanya sekali, kapan lagi matinya hmm. yang dimaksud dengan mati dua kali ini apa? yaitu manusia pada awalnya adalah benda mati manusia pada awalnya adalah bati, yaitu yang tadinya masih berbentuk nutupatan, masih berbentuk nutfah. masih berbentuk sperma. Alam Yakunutufa samimaniyumna, bukankah tadinya mereka berupa hanya berupa sperma yang dipancarkan? Semakahana alaqtan, fakalakufasa uwa. Kemudian kami jadikan dia segumpal darah dan kami bentuk. Saja alaminhu azawajinil zatkar walunsa. Kemudian kami jadikan mereka berpasang-pasangan Laki-laki dan perempuan Padahal tadinya Dia adalah benda mati Ya Benda benda mati Inilah ini maksud mati pertama Setelah mati pertama Kemudian hidup berkembang Jadilah janin Janin kelahir Lahir jadilah dia masuk hidup Kemudian setelah itu dia Kembali mati setelah mati kembali Dibangkitkan. Makanya di sini disebutkan. Ini merupakan doa orang yang nanti setelah di hari kiamat. Rabbana amat tanas nataini. Ya Allah. Engkau telah mematikan kami dua kali. Telah berarti sudah berlalu. Wa ahyai tanas nataini. Dan engkau telah menghidupkan kami dua kali. Berarti ini sudah berlalu. Sekarang kita hanya baru me melalui satu kematian. Dan baru dan satu kehidupan, masih ada satu kematian dan satu kehidupan lagi. Ya, inilah yang masih yang akan kita hadapi nantinya. <tuh> Dalil yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifatakuruna billahi? Bagaimana kalian itu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu sebelumnya mati. Kaifatakuruna billahi? Wakuntuk amwaatan, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian sebelumnya mati. Wakuntuk amwaatan, kemudian faahyakum, kemudian menghidupkan kalian. Itulah sekarang kita ini posisi ya, posisi kita sekarang ini. Sumayyumi itu kemudian dia juga yang akan mematikan kamu. Sumayyhi kum, kemudian akan menghidupkan kamu kembali. Sumailaiturjaun dan kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi dua kali mati dan dua kali. Dua kali hidup. Para kafir din azza wa jalla mungkin orang kedokteran doktoran enggak percaya kalau yang namanya sperma itu mati. Kenapa setelah diselidiki ada yang ada yang gerak-gerak? Ya, itu seperti sperma tuzwa yang katanya bentuk kecebong. Sekarang kalau ditanya, apakah sperma itu yang gerak-gerak? Dia men bergerak menuju arah panggilan umum. Apakah ini juga penyaruh? Sehingga ayat maut perlu diwakilkan untuk mencabut nyawanya kalau dia tidak bisa membuahi. Ibu ngantuk nak? Nanti kita tanya mana yang kedap ini? ni. Gimana? Apakah sel itu dikatakan makhluk hidup? Makhluk sel-sel sperma, walaupun dia bergerak-gerak, dan dia berjalan menuju afum yang akan dia buahi, ya, berjalan menuju afum yang akan dibuahi di, di tempat daerah khusus yang bernama Uterus. Nah, Uterus itu rahim. Lantas dia pun berbuah. kita katakan, Baik dia ketika dia sudah menjadi zigot atau embrio kemudian berkembang sampai berbentuk bayi ini walaupun dia merupakan sel-sel yang hidup dia masih dikatakan mati. Kenapa? Karena ruh baru akan ditiupkan setelah 40 hari ke-3. Ah begitu. Jadi jantung jangan bingung. Loh ini kan gerak-gerak. Gerak-gerak terus ada ruhnya. Ini masih dikatakan mati. Tidak punya roh. Lantas bagaimana kok gerak-gerak? Ya, terserah Allah lah masa antum ngatur. Ya, gampang saja kan? Buktinya apa namanya? Ubi rambat itu bisa gerak-gerak. Tidak ada yang mengatakan dia punya roh. Kalau seandainya ubi rambat itu dikatakan punya roh, antum enggak boleh menggambar ubi rambat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang menggambar makhluk yang punya ruh. Yang bernyawa. Pohon. Tidak boleh untuk menggambarkan pohon. Kenapa? Karena pohon berkembang. Dari mulai bibit sampai nah, begitu. Maksudnya tidak boleh. Nah, jadi demikian. Jadi yang dikatakan ruh di sini adalah. Ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya. Pada 40 hari ketiga. Jadi demikian mengenai mengenai masalah malaikat maut dan dan roh. Pada intinya ya kita harus meyakini bahwasanya yang mencabut nyawa adalah malaikat maut, malaikat yang bernama malaikat maut yang bertugas khusus untuk mencabut. Kemudian setelah dicabut nyawa ini akan diambil alih oleh malaikat azab atau malaikat rahmat. Kemudian roh itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Roh merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, kita akan lihat bagaimana keterkaitan antara ruh dan jasad. <coughs> Karena keterkaitan ruh dengan jasad ketika dijanin, berbeda dengan kaitan antara ruh dan jasad ketika kita di dunia. Berbeda antara kaitan ruh dan jasad ketika ada di alam barzah. Dan juga berbeda kaitan antara ruh, keterkaitan ruh dengan jasad ketika kita nanti di alam akhirat. InsyaAllah akan kita belajari pada kajian yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafur.